<dik> di belakang. <tik> priyai damanku ada di mana ya? Di mana ya? Bener kamu enggak priyai damanku, benar kamu, Kak? Benar enggak? <tik>